جعلنا في محمد وعلى طول الشتاء هو الشتاء فهو ما شاء الله من شاء الله رشنا ونسيء اعمالنا ما يخذ الله الخلوله لله ومن دليل الفلاح ديالها شهد الله وحده لا شريك له وشهد له محمد نبي ورسوله صلى الله عليه وسلم طلاب ايها الطلاب رحم الله الله جميعا kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab shalat, yaitu masuk dalam surat ushulah syarat-syarat shalat. Sudah belum ini? Syarat-syarat sudah ya? Eh, berarti bab tentang sifat sholat, bab tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi <tuh> uh, diketahui bahwa tata cara sholat, tata cara sholat itu ada dua macam, ada tata cara sholat yang cukup dan ada tata cara sholat yang sempurna. Kapan dikatakan tata cara sholat itu cukup? Cukup adalah ketika yang dikerjakan itu hanya yang wajib-wajib saja Kalau yang dikerjakan yang wajib-wajib saja Maka itu namanya Tata cara sholat itu cukup Berarti yang wajib-wajib saja Seperti apa yang wajib Misalnya syaratnya dipenuhi Rukunnya dan wajibnya Kalau tiga ini sudah dipenuhi Maka itu sudah cukup Syaratnya, rukun dan wajibnya itu kalau sudah dikerjakan ya sudah itu sudah sudah namanya tata cara sholat itu cukup yang kedua kapan sholat itu dikatakan tata cara sholat itu dikatakan sempurna ketika ditambah yang sunnah ketika ditambah dengan yang sunnah maka itulah disebut dengan tata cara sholat itu sempurna jadi kalau ditambah satu tiga syarat rukun wajib dan ditambah satu yaitu apa Perkara yang sunnah, maka itulah tata cara sholat yang sempurna Dan tentunya ini yang diinginkan nah dalam bab ini nah Kita akan menjelaskan tata cara sholat itu secara sempurna Mudah-mudahan dalam waktu satu jam ke depan Tata cara sholat ini akan menjelaskan saya Tata cara sholat itu ada lima lembar, delapan halaman Tapi saya harus bicara satu jam Taip, tata cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Ini termasuk aja Adalah disunahkan mendatangi Sholat itu dengan tenang Dengan sakinah wa waqah Dengan tenang Tidak tergesa-gesa Jadi disunahkan mendatangi Sholat itu tidak tergesa-gesa Dan tidak terburu-buru Dengan tenang Kemudian Ketika sudah masuk masjid Maka berdoa masuk masjid Doanya masuk masjid adalah Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gafin li dunubi Waftah li abu warba rahmatik. Ini adalah doa ketika masuk masjid Kemudian masuk masjid Mendahulukan kaki yang kanan nah Dari yang kiri Berbeda dengan WC Berbeda dengan WC Kalau WC mendahulukan kaki yang kiri Keluarnya kaki yang kanan Kalau masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan keluar dengan kaki yang kiri. Kemudian uh, ketika keluar dari masjid itu mengucapkan doa apa doanya? Allah Taala ya Muwatta Fadliya Allah bukakanlah pintu uh, buatkan uh, bukakanlah bagiku pintu-pintu uh, karunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muhammad dan Abu Maja. Ini Uh, artinya sebelum menjalankan sholat Dia ini pergi ke masjid Kemudian nah Kita lihat uh, tata cara sholat yang sempurna Yang pertama adalah Faitaqa meyilas sholati Kau lallahu akbar Adalah berdiri Sambil mengucapkan Allahu akbar Sementara berdiri termasuk apa? Rukun Berdiri termasuk rukun Artinya tidak sah sholatnya sholat wajib bagi seorang yang mampu dia berdiri kemudian dia duduk nah itu tidak sah sholatnya kenapa? karena berdiri termasuk hukum kecuali memang yang punya uzuh kecuali yang punya ada alasan yang membolehkan dia tidak sholatnya sambil berdiri tapi kalau sholat berdiri adalah termasuk hukum mana saja mau di kendaraan di, tidak di kendaraan maka itu adalah wajib berdiri adalah termasuk hukum. Kecuali memang tidak bisa berdiri, misalnya di bis, di bis tidak bisa berdiri ya sudah kita katakan sholatnya sambil duduk. Di pesawat tidak bisa berdiri ya sudah sholatnya sambil duduk. Kalau di kapal di perahu tidak bisa berdiri ya sudah di apa namanya duduk. Nah, ya. Tapi kalau dia bisa berdiri di kapal laut dia bisa berdiri ya berdiri. Maka itu adalah wajib. Maka tidak boleh dia uh, sholat sambil duduk. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar termasuk apa? Rukun. Karena ini namanya takbiratul ihram. Karena takbir itu ada dua macam. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal. Takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan pertama kali. Dan takbiratul intikal namanya takbir yang dilakukan ketika berpindahnya satu rukun kepada rukun yang lain. Dan e, takbir atau lihram termasuk rukun. Nah, tidak sah sholatnya seseorang jika, bah, jika sholat masuk bersama imam, dia tidak takbir. Misalnya mendapati imamnya ruku dia langsung ruku Itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak diawali dengan takbir. Padahal sholat itu adalah apa? At-tahrimu ha-takbir, wa-tahlilu ha-taslim diawali dengan takbir. Maka kalau tidak diawali dengan takbir, maka tidak sah sholatnya harus dia mengulang dari awal jadi mengucapkan Allahu Akbar dan sunnahnya dilafakkan takbir itu jadi takbir adalah termasuk hukum kemudian apa namanya takbiratuliham hukum kemudian melafakkan takbir Allahu Akbar terdengar suara itu adalah termasuk sunnah nah ini yang kita katakan yang sempurna karena ditambah dengan yang sunnah, kemudian yang wajib melafaknya ini Allahu Akbar jangan diganti dengan lafaz yang lain gak boleh diganti, Allah tak usah, tidak ya, boleh walaupun itu terjemahannya. Nah, atau misalnya bahasa Arabnya diubah sedikit hurufnya, ditambah satu huruf saja. Misalnya Allahu Akbar bahannya dipanjangkan, itu juga enggak sah. Atau misalnya di apa namanya hamsanya diganti dengan wau. Allahu Akbar hamsa diganti dengan wau, itu juga tidak boleh. Ya kan? Jadi lafaznya adalah lafaz yang wajib atau kify. Tawqif artinya apa? Lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, setelah mengucapkan takbir, mengucapkan tak akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Atau dengan telinganya. Jadi mengangkat Mengangkat tangan ya Mengangkat tangan ini termasuk apa? Senang Mengangkat tangan Tangan itu Namanya tangan ini diangkat Sejajar dengan pundak Jadi tidak perlu diukur Wah ini saya Tangan Sudah diperkirakan aja Kalau tangan ini sejajar dengan pundak. Tangan itu dari ujung buku sampai pergelangan Ya namanya tangan dari ujung buku sampai pergelangan Jadi pergelangannya yang sejajar dengan pundak Atau Pergelangan atau misalnya uh, Ujung jarinya sejajar dengan pundak Jadi kita katakan Misalnya ini sejajar Atau ini sejajar Atau ini sejajar itu uh, wasi, eh, yang Kemudian apa? Mengangkat tangan uh, Sejajar dengan pundak Atau sejajar dengan telinga uh, Sejajar dengan telinga Yang jelas tidak ada riwayat Tangan ini sejajar dengan dada Atau sejajar dengan kepala Jadi Allah Akbar Allah Akbar ya. Allahu akbar ini kan sejajar dengan apa? Dada Tidak ada riwayat sama sekali atau sejajar dengan kepala. Allahu akbar yadani. Juga tidak ada riwayat Jadi kita mengerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa pelafalan itu semuanya posisinya menghadap arah kiblat. Allahu akbar ini sejajar dengan ini semuanya menghadap arah kiblat. Jangan Allahu akbar tidak boleh Allahu akbar apa namanya Tunggu tangan menghadap arah kiblat Pesok tangan menghadap arah kiblat tidak Semuanya adalah apa e, Telap tangan ini menghadap arah kiblat Kemudian semua jari jemari tangan itu ke atas Jadi Allah Akbar semua jari jemari tangan Itu di di Apa namanya ke atas Menghadap ke atas Jadi jangan Allah Akbar Allah Akbar, Allah Akbar. Kita ini Jangan sedar kita sedang beribadah, bukan sedang pencelup. Kemudian mengangkat tangan itu ada pada empat tempat. Jadi mengangkat tangan itu ada pada empat tempat. Ada empat tempat mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul hijrah, ketika awal Allah subhanahuwataala takbiratul hijrah mengangkat tangan. Kemudian yang kedua mengangkat tangan yang kedua, sunnahnya mengangkat tangan yang kedua. Indar Ruku ketika mau Ruku, Allah Wabat ketika mau Ruku, mengangkat tangan. Yang ketiga Indar Fiminhu, yang ketiga adalah mengangkat tangan juga ketika bangkit dari Ruku. Nah, yang ketiga mengangkat tangan ketika bangkit dari Ruku, dan yang keempat mengangkat tangan itu Indal Kiyami minatashahululul. Adalah apa? Mengangkat tangan setelah tahiyat pertama. Setelah tahiyat pertama, kalau yang memiliki dua tahiyat. Setelah tahiyat pertama berdiri takat yang ketiga maka disunahkan mengangkat tangan. Jadi ini uh, bahwa mengangkat tangan itu ada pada empat tempat. Sebagaimana yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nah, sebagaimana hadis dari Rasulullah Umar dan yang lainnya bahwa mengangkat tangan itu adalah pada empat tempat ini. Kemudian setelah itu setelah itu adalah bahwanya tahu ia dahulunya adalah usul. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Jadi tangan Tadi tangan yang saya sebutkan apa? Dari ujung buku sampai pergelangan Sudah letakkan saja Telapak tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri nah, Di punggung tangan kiri Diletakkan Meletakkan tangan kanan nah, Di atas tangan yang kiri Sudah gini aja selesai Dalam riwayat yang lain lalu, Dalam riwayat yang lain ada beberapa riwayat meletakkan yang seperti ini atau misalnya eh, apa namanya pergelangan dengan pergelangan jadi pergelangan dengan pergelangan atau dalam riwayat yang lain adalah apa eh, alku wal kursu jadi ibu jari ibu jari dengan jari telunjuk nah, ibu jari dengan jari telunjuk seperti ini atau dalam riwayat yang lain ibu jari dengan jari jari kelingking jadi ini seperti ini jadi ada beberapa Ah, riwayat uh, yang jelas Tinggal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Itu sudah uh, Dan ini termasuk yang sunnah Nah ini yang sunnah Kemudian setelah itu apa Kalau beliau dalam hadis ah, ini Meletakkan itu ada pada tiga Boleh diletakkan di atas Fokus surah Di atas pusat Diletakkan di atas pusat Boleh juga diletakkan di bawah pusat dan boleh juga diletakkan di atas dada. Jadi kalau saya nasrul sadi, bawa meletakkan tangan itu pada tiga. Jadi silahkan anda memilih mau diletakkan di atas pusar, di atas pusarnya persis ya, di pusarnya. Boleh juga di bawah pusar sedikit, kemudian apa? Di atas dada. Ini eh, apa namanya? Uh, pendapat dari Syenas Rasadi dan banyak riwayat-riwayat. Adapun misalnya ulama muhadisin mengatakan yang pusat dan di bawah pusar itu adisnya doa. Nah, tapi Allah taala mengatakan jadi apa namanya bahwa meletakkan tangan itu di atas pusar, di bawah pusar, ataupun di atas dadanya. Setelah itu baru kemudian membaca doa iftita. Nah, doa iftita yang yang yang asdul. Yang disebutkan oleh Syekh Nasabah Sa'di Sa adalah apa? Mengucapkan subhanakallahumma wa lihamdika wa tabarrak asmuka wa ta'ala jadu kakala illaha reyhi. Ini adalah apa? Membaca doa ikhtita setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Di atas pusat atau di bawah pusat atau di atas dada, Kemudian mengucapkan doa ikhtita Doa ikhtita subhanakallahumma wa bihandika wa tabaraka ismuka wa Ini yang afdal kalau beliau yang afdhal adalah doa iftitah ini. Walaupun nanti yang afdal yang lain menurut ulama yang lain itu adalah apa dia mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaaya la a'idhu bika. mengatakan bahwa doa iftitah yang lain yang afdhal adalah misalnya innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas Tapi ini adalah apa ya Apakah karena doa fitrah itu semua riwayatnya itu ada banyak, ada tiga riwayat yang berkaitan dengan doa, bacaan doa fitrah. Cuma yang hilaf itu, yang hilaf itu di mana? Hilafnya itu yang paling utama itu yang mana? Dan semuanya itu yang paling utama itu yang mana? Dan kalau saya nasarasadi, nah yang paling utama adalah yang ini, Subhanakalauhumma, wabihamdigah, watabar, kasmukawatalah dan bukawalailah. Karena ini adalah apa? Ini adalah ee, doa fitrah yang terakhir artinya yang terakhir yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum wafat. Sebelum wafat dan ini adalah apa yang dipakai. Adapun yang doa iftitah yang lain yang sebelumnya, nah itu telah di Telah dihapus dengan adanya hadis yang belakangan. Ini atau kata beliau mengatakan atau doa iftitah yang lain lah. Selama itu masih ada dalilnya silakan Anda gunakan. Allahumma mabait baini wa baina khotaya ila akhirih. Nah, itu juga termasuk doa ibu tita yang waris dari Nabi SAW AS. Tapi beliau nah, lebih menekankan ke yang ini. Kemudian setelah mengucapkan doa ibu adalah mengucapkan ta'awud. Mengucapkan, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. A'udzubillahissamil nah, alimminasyaitonirrojim. A'udzubillahissamil alimminasyaitonirrojim minhamzihi wa mafrihi wa nafsi. Nah ini adalah termasuk adalah apa mengucapkan taubat adalah termasuk sunnah mengucapkan taubat adalah termasuk nah, sunnah di dalam solat maupun di luar solat jadi mengucapkan taubat di semua surah, nah, bukan hanya jarakat yang pertama, tapi juga jarakat jarakat yang kedua ketiga dan keempat itu membaca taubat ketika membaca surah karena berdasarkan dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kita karat al-Qur'ana Quran. kasta'i jubillahimman syaitan jika anda membaca Al-Qur'an maka apa? bacalah ta'awud bacalah ayat jubillahimman syaitan baik itu di dalam sholat maupun di luar di luar sholat artinya kalau di dalam sholat setiap rakaat anda membaca Al-Qur'an maka setiap rakaat itu anda membaca ta'awud ada lagi sebagian dari ulama menyatakan bahawa ta'awud itu hanya rakaat yang pertama ta'awud yang kedua dan ketiga itu tidak. Tapi pendapat yang paling kuat adalah apa? Membaca tawut itu pada setiap rokaat. Merlang. Kemudian setelah membaca tawut adalah membaca yubnas membaca basmalah. Nah, Maha mengucapkan basmalah. Tawut dan basmalah sunahnya itu dibaca sir. Sunahnya dibaca sir dibaca pelan, tidak dibaca jahat. Nah, tidak dibaca jar berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Bahawa Anas bin Malik mengatakan saya uh, solat di belakang Nabi, saya lama solat di belakang Abu Bakar, saya juga pernah solat di belakang Umar, saya juga pernah solat di belakang Utsman, dan saya tidak mendapati mereka menyebutkan bacaan basmalah sedikitpun. Saya tidak menyebutkan mereka mengucapkan basmalah itu dengan jahat maksudnya. Menyebutkan basmalah dengan jahat. Adapun basmalah tetap disebutkan, nah, tetap dibaca, cuma tidak dibaca dengan jahat. Ini adalah hadits dari Muslim. Teh, kemudian setelah itu apa? Wajib surah al-fatihah. Kemudian membaca surah al-fatihah. Membaca surah al-fatihah, ya kita katakan membaca surah al-fatihah karena al-fatihah termasuk apa? Rukun. Kalau tadi ta'awud dan basmalah termasuk apa? Sunnah. Dan sunnahnya juga dibaca sih kemudian setelah itu membaca sholat al-fatihah al-fatihah termasuk apa rukun nah, termasuk rukun sholat tidak sah seorang itu sengaja tidak sah sholatnya seorang yang sengaja dia tidak membaca sholat al-fatihah ini adalah apa eee, kecuali kecuali ada empat orang kecuali ada empat orang yang dia eee, surat Al-Fatihah tapi sah salatnya. Siapa empat orang itu? Yang pertama adalah orang yang lupa. Dia lupa surat Al-Fatihah. Dia ingat, dia hafal surat Al-Fatihah tapi namanya orang lupa ya bangku. Namanya lupa, dia pengin menyebutkan, kan, sebutkan tiba-tiba, ayo baca surat Al-Fatihah. Tiba-tiba dia hilang. Surat Al-Fatihah itu hilang. Ya sudah kita katakan kalaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah itu tetap sah salatnya. Bagi mereka yang lupa. Nah, berdasarkan dalil, eh, apa namanya eh, berdasarkan dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala amma yujiru muhtarai zada'ah karena kisah ini nah, kisah tentang seorang yang dia itu lupa di dalam sholatnya sehingga yang dia ingat tidak ada yang dia ingat ayat satupun yang dia ingat tidak ada kecuali hanya ayat amma yujiru muhtarai zada'ah siapakah yang menolong orang-orang yang dalam kondisi kejepit Kemudian ya. dia sholat Karena waktu itu dia kan menyewa tukang ojek, nah, uh, ontar dengan pemegangnya, nyewa. Kemudian apa? Nah, ternyata uh, tukang ojek ini perampok. Dia ingin merampok barangnya penyewa ini, menyewa. Nah, kemudian apa? Uh, kata penyewa ini, ya sudah saya berikan saya kesempatan solat duarat, silakan. Tapi pedang sudah di leher sambil solat sambil sholat eh, pedangnya perampok ini pedangnya nempel di leher kemudian dia sholat, ketika sholat tidak ingat sama sekali bacaan surah, kecuali Amma sampai salam begitu sudah salam tiba-tiba nah, pak -tiba, dari balik bukit keluar luar kuda, nah, memakai baju putih nah, perampok ini melihat ke belakang, menoleh ke belakang ternyata tombaknya itu sudah menancap di dada perampok ini kemudian eh, Karena baru selesai sholat, kemudian ditanya, siapa kamu? Ah, saya adalah e, apa namanya? E, amma Yuzubul Mutara yadadahu. Saya adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menolong orang-orang yang dalam kondisi ketidak. Ini adalah dan ini adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah di langit yang keempat dari langit yang keempat. Karena begitu dia membaca Amma Yuzubul Mutara langit itu bergetar. Membaca lagi Amma Yuzubul Mutara langit itu bergetar kemudian oleh Allah katakan kepada langit yang tempat, malaikat kamu turun nah, bantulah orang lain dalam kondisi kecepatan ini adalah apa, dia lupa membaca surah al-fatihah yang dia ingat hanya Amma mutara ini kita katakan sasolatnya yang kedua, tidak membaca surah al-fatihah, tapi sasolatnya adalah apa ma'um, ma'um Ma yang kita katakan ma'um yang mendapati jaharnya imam ma'um yang mendapati bacaan jaharnya Imam, ketika misalnya sholat subuh, sholat maghrib, sholat isak mendapati jaharnya imam, maka pak itu adalah pak walaupun tidak membaca surah al-fatihah tetap sah sholatnya. Karena ini masalah khilaf masalah hilaf. Tapi pendapat yang pendapat yang mengatakan bahwa pak ya Mamun tidak membaca surah al-fatihah ketika imamnya membaca surah al-fatihah ketika dibaca. Tapi ketika sholat sir, rakat yang ketiga keempat dari sholat isak misalnya atau rakat yang ketiga dari sholat maghrib, ya tetap Mamun itu harus membaca surah. Al-Fatihah Yang ketiga, orang itu gugur uh, apa, Walaupun tidak membaca surah Al-Fatihah Tetap tetap sah, adalah orang Yang mendapati rukunya imam Orang yang mendapati nah, Ada makmum, Dia mendapati rukunya imam nah, Dia langsung takbir, Allah Akbar Kemudian dia langsung rukuh nah, Itu adalah apa? Dia tidak membaca Surah Al-Fatihah, tapi tetap apa? Nah, dihitung mendapati satu rakaat. Berdasarkan dalil mana ada rakaatun shalat pada keadaan terser. Siapa yang mendapati rukunya imam maka dia telah mendapati satu shalat. Ini eh, yang keempat orang yang keempat yang berapa? Keempat ya. Yang keempat orang yang yang apa? Ah yang dia Sah sholatnya walaupun tidak membaca surat pahya Siapa yang keempat? Orang yang tidak bisa baca Quran ya, Kalau tidak bisa baca Quran Apa yang dia baca? Apakah kemudian kalau tidak bisa baca Quran oh, Tidak ada kewajiban baginya sholat? Tidak Tetap wajib baginya sholat ya, Cuma apa? Ya sudah apa yang mampu yang dia baca Ya sudah itu yang dia baca Karena Allah Subhanahu Wa SWT berfirman Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dia biasanya hafal keluar lahu ahad, ya sudah dia baca keluar lahu ahad, walaupun dia tidak membaca surah al-fatihah, karena itu ya nah, bagi mereka yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa membaca surah al-fatihah, ya sudah kita katakan gugur uh, tapi sampai kapan, sampai dia bisa membaca al-fatihah kemudian sunnah yang berikutnya setelah membaca surah al-fatihah adalah membaca surah, membaca surah selain dari surah al-fatihah Nah, membaca surah setelah surah al fatihah Adapun pun sunnahnya Sunnahnya membaca surah ini yang pertama Fil-Fajri Mintiwalil Mufassar Pada surah Sulu Surah-surah yang dibaca itu sunnahnya adalah Mintiwalil Mufassar Adalah surah-surah yang memang panjang. Surah-surah yang panjang itu yang mana? Dari surah nomor 2 Surah Al-Baqarah Itu sampai surat yang 50 Surah Qaf Yaitu namanya surah Mintiwalil Mufassar itu yang sunnah. Ketika solat subuh, maka yang dibaca adalah apa? Ya, terserah milih dari surah-surah yang panjang. Dari surah Al-Baqarah. Apakah surah Al-Baqarah, apakah Al-Ibram, Al-Nisa, Al-Ma'id, Al-A'am, Al-A'arab, Al-Nafal, al, al, al, al, al, al, al Surat Hud, Surat Yunus, Surat Yusuf, Surat Ar-Rata, Al-Ibrahim, kemudian surah al hijr kemudian Al-Nahl, atau al -Isra, atau Al-Kahliat, ilang. Sampai surat, nampak. Kemudian wa fil maghrib adapun pada salat maghrib min qisarihi sunah ya surah-surah yang sunahnya dibaca adalah min qisiril mufassal. Qisiril mufassal itu mulai dari kalau salat maghrib sunahnya itu adalah surah apa? Ad-duha. Nah, ada yang mengatakan dari An-nab sampai, surat an -nas. An sampai surat an -nas, surah An-nas. An-nab sampai surah An-nas itu surah-surah yang pada salat maghrib. Apakah terserah milih salah satu dari Nah, surah yang ada di di tapi tidak menafikan boleh dia membaca karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernah sholat maghrib yaitu membaca surat tur watur wakita nisstur itu nah, dalam satu riwayat artinya kita katakan yang sunnah adalah apa untuk sholat maghrib membaca minki sore muhasal yaitu dari surah Nabah sampai surah An Nas ada pun yang lain yaitu selain apa selain suhu dan maghrib Misalnya sholat, apa duhur, asar, kemudian isak, itu adalah apa? Membaca yang pertengahan, membaca surah-surah yang pertengahan. Pertengahan itu yang mana? Yang tadi dari surat al-mudarab, surat yang setelah surat al-kawf, surah al-dzariyat, al-dzariyat sampai surah al-mursalat, sampai surah yang nomor tujuh puluh tujuh. Dari 51 surat nomor 51 sampai surat nomor 577 karena 78 itu sudah annaba. Ini adalah Pak Annaba kan 78 sampai 114. Itu untuk sholat maghrib, Kalau sholat Subuh dari surat nomor 2 sampai surat yang nomor 50. Nah, untuk selain Isa dan surah Subuh dan maghrib adalah Pak dari surat az sampai surat Al-Ahzab. Baik. Kemudian apa? Wayu Jahar Kirraatilahilan dan disunahkan dibaca Jahar pada salat malam. Artinya semua salat malam itu sunahnya Jahar. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Salat wajib maupun salat sunnah, nah itu salat malam itu dijaharkan. Misalnya yang malam, maghrib, isak dia. Ya kan? Itu ya dijarakkan. Kemudian apa? Salat Tarawih, salat malam, atau salat witir, itu adalah sembahnya dibaca jahar itu di kalau salat itu di malam hari. Wa insa tu bihal Dan dibaca sir itu pada semua salat yang di siang hari. Semua salat yang di siang hari, salatnya dibaca sir. Baik itu salat wajib maupun salat sunah. Salat wajib misalnya zuhur dan asar. Salat sunah ya sholat duha ya sholat tayyatul masjid sholat apa namanya ee, qobliya nah itu adalah apa illa al-jumu'at kecuali sholat hari jum'at kecuali sholat jum'at maka itu dibaca jahat kecuali juga sholat idulandahain idul fitri itu juga sebenarnya dibaca jahat kecuali juga yang di siang hari dibaca jahat adalah -fusuf wal -fusuf. sholat gerhana matahari kemudian yang keempat yang sunnahnya juga dibaca jahat, solat tulis tiskok, minta hujan, solat minta hujan. Maka ini adalah sunnahnya dibaca ee, jahat. Nah, Adapun misalnya solat jenazah, solat jenazah, maka para ulama ada yang mengatakan kalau solat jenazah di malam hari, ia ya dibaca jahat. Kalau solat sunnah solat jenazah dibaca ee, siang hari, ia ya dibaca shih. Nah, dibaca shih. Baik, walaupun kita katakan apa pendapat yang kuat untuk salat jenazah itu dibaca sir. Adapun jika untuk mengajarkan kepada umat tentang bacaan salat jenazah maka boleh diajarkan. Allahu akbar. Kemudian setelah itu apa? Setelah membaca salat Al-Fatihah dan membaca surah, membaca surah selain dari Al-Fatihah, summa yukabbiru di kemudian takbir ketika mau ruku'. Ini takbir apa namanya? Ketika mau ruku'. Takbiratul Intiqal dan ini hukumnya adalah wajib. Takbiratul Intiqal adalah wajib. Kalau takbiratul haram apa? Rukun. rukun. Apa bedanya rukun dengan wajib? Hah? Apa bedanya rukun dengan wajib? Kalau persamaan, persamaannya rukun dengan wajib persamaannya apa? Sama-sama wajib. Rukun juga wajib, wajib juga wajib. Iya enggak? Kan? Sama-sama wajib. Persamaannya yang kedua, sama-sama di dalam salat sama-sama di dalam ibadah, ya, kan? antara rukun dengan wajib kan sama-sama di dalam. yang ketiga persamanya pak, sama-sama membatalkan jika sengaja. sama-sama batal sholatnya jika sengaja meninggalkan rukun, sengaja meninggalkan wajib, sama-sama batal. itu persamaan. perbedaannya di mana? perbedaannya, ah, ketika tidak sengaja. sengaja itu yang tidak sengaja yang mana? Kalau rukun sengaja atau tidak sengaja batal, ya kan? Kalau wajib yang batal itu kalau sengaja. Kalau e, tidak sengaja, tidak sengaja maka itu tidak batal, ya kan? Tidak batal. batal. Kalau sengaja, tidak sengaja. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau rukun, rukun itu harus diganti. Rukun itu harus diganti rokaat Misalnya dia tidak membaca surah al-fatih rokaat yang pertama, rokaat yang kedua. Rakat yang kedua dia tidak membaca al-fatihah lupa, maka itu harus diganti. Rakat yang ketiga jadikan rakat sebagai yang kedua, ya kan? Rakat yang ketiga jadikan sebagai rakat yang kedua. Berarti rakat yang kedua bakal, rakat yang ketiga dijadikan sebagai rakat yang kedua. Itu kalau rukun, kalau wajib, nah wajib, nah, cukup diganti dengan sujud syahwiy, meninggalkan yang wajib itu cukup diganti dengan sujud salam. Tapi ini perbedaan antara hukum dengan wajib. Tapi sembuh takbir udah kemudian takbir ketika ruku, uh, takbir ketika imtikal. Dan ini hukumnya adalah wajib. Dan ruku sendiri termasuk apa? Ruku sendiri termasuk apa? Rukun. Kemudian wayaaul ya daihi ala rutbatihi. Kemudian yang sunnah, yang sunnah ketika ruku adalah apa? Waya da'u yadehi ala rahmati Meletakkan tangannya di atas kedua lututnya Jadi tangan Ini tangan Diletakkan di atas kedua lututnya Yang sunah adalah apa Diletakkan di atas lutut Tangan ini diletakkan di atas lutut Tidak boleh diletakkan Bukan termasuk sunah Tangan itu diletakkan di paha atau diletakkan di betis. Jadi yang sunah adalah apa Meletakkan kedua tangan itu Di atas kedua lututnya. Kemudian, sunah yang berikutnya adalah apa? Wa yaj'aluru rasahu hiyala dhahbi. Kepalanya itu disejajarkan dengan punggungnya. Kepala kepala ketika ruku itu sejajar dengan punggungnya. Jadi jangan kepalanya diangkat, didomakan ke, ketika ruku diangkat atau diturunkan. Kepalanya di, diturunkan ke bawah atau diangkat ke atas tidak tapi kepala itu sejajar dengan punggungnya itu adalah termasuk yang sunnah nah termasuk yang sunnah kemudian wayaku dan berdoa ketika ruku apa doanya ketika ruku subhanallah albiyam aldi ini adalah wa ini adalah termasuk rukun membaca doa ketika ada yang mengatakan rukuh, ada yang mengatakan wajib. Nah, kalau dia di sini mengatakan wajib bahwa membaca doa ketika ruku adalah wa wajib. Wai karir mengulang, mengulanginya sampai tiga kali adalah termasuk sunnah. Membaca kata doa ketika ruku adalah wajib, mengulang tiga kali adalah sun sunnah. Dan sunnahnya juga apa? Membaca macam-macamnya, macam-macamnya doa ruku, subhan atau azim atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fighfirli Ini bacaan doa ha nah, ruku Jadi boleh baca subhanarabbil azim boleh membaca Pak Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma bafilmi. Dan ini adalah yang lebih yang lebih baik kenapa karena ini adalah uh, bacaan doa ruku ini dua ruku dan sujud ini yang Jadi ajakan nabi kepada Aisyah itu adalah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Somba, jadi kita katakan ruku'. Ruku' adalah termasuk rukun. Yang rukun ketika ruku' adalah ruku'. Yang wajib ketika ruku' apa? Pertama takbiratul intiqal, takbir. Kemudian yang kedua membaca doa. Adapun yang sunah ketika ruku' apa? Nah, yang sunah ketika ruku' meletakkan tangan di atas kedua lutut. Kemudian sunah yang kedua punggungnya, kepalanya rata dengan punggungnya. Sunah yang ketiga, mengulang tiga kali. Sunah yang keempat, apa sunah yang keempat ketiga ruku? Ah, membaca macam-macamnya. Macamnya doa ruku'. Terkadang kita membaca subhanarabbil azim, kemudian terkadang kita membaca subhanallahumma rabbana wa bihamika allahumma ta'ala. Baik, setelah itu apa? Summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian mengangkat kepalanya artinya bangkit dari ruku bangkit dari ruku termasuk apa etidal etidal termasuk apa rukun termasuk rukun apa yang wajib ketika etidal etidal itu wajib eh, rukun ya artinya rukun tidak boleh ditinggalkan nah, jangan langsung ruku langsung sujud tidak boleh etidal dulu ya kan berdiri dulu sempurna karena itu termasuk rukun yang wajib ketika etidal apa membaca membaca bagi dari itu adalah sambil Allahul Iman Hamidah Robbana Walakalham. Jadi mengucapkan sambil Allahul Iman Hamidah ini adalah termasuk wajib imam atau muftirina. Apakah dia sholat imam? Apakah dia sholat imam ataukah dia sholat sendirian? Kalau imam dah sholat sendirian, itu adalah wajib dia membaca sambil Allahul Iman Hamidah. Tapi kalau makmum yang wajib bagi makmum apa? Rabbana walakal hamdu. Tidak wajib bagi membaca sami Allahu liman hamidah Karena imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah maka makmum mengatakan apa? Rabbana walakal hamdu. Dan ini yang wajib. Jadi yang wajib bagi makmum adalah apa? Rabbana walakal hamdu. Yang wajib bagi imam dan salat sendirian sami Allahu liman hamida. Adapun yang sunnah apa yang sunnah ketika bagi dari kuku? Adalah tambahan. Tambahan setelah Rabbana walakal hamdu. Apa tambahan yang sunnah itu? Ha, apa yang sunnah? Tambahan setelah Rabbana walakal hamdu. Hamdan kasihan to'yiban mubarakan fihi. Hamdan kasihan to'yiban mubarakan fihi. Kemudian ada tambahan yang lain. Mil'as samawati wa al ardi wa mil'a masyidta min syai'in Ini adalah juga termasuk yang Sunnah. Kemudian ada khilaf di situ tentang yang sunnah. Apakah termasuk sunnah atau tidak? Setelah tidak, apa itu? Bersedekah, ya kan? Karena ada yang mengatakan apa? Setelah bangkit dari roku, sambil Allahul Muminahamida, maka ada yang mengatakan sunnahnya bersedekah. Ada lagi yang mengatakan sunnahnya adalah apa? Tidak bersedekah. Kita katakan. Dua pendapat ini, ini ada cuma ada dua pendapat dan faedah mengatakan apa? Jika dua pendapat tidak bisa digabungkan, ya sudah milih salah satunya. Sudah pegang salah satunya aja. Jangan pimplan. Hari ini bersedekah besok tidak, besok bersedekah besok. Ini orang pimplan. Yang yang apa? Yang yang benar, yang sahih adalah milih salah satunya. Bersedekah Anda lakukan sampai Anda mati. Tidak bersedekah Ya Anda kerjakan sampai Anda tidak sampai Anda menggelarnya. Itu saja memilih salah satunya. Kalau Anda memilih dua-duanya, berarti Anda lebih pintar daripada dua yang itu. Anda lebih pintar daripada dua pendapat sebelumnya. Kemudian setelah itu apa? Mana? Semua sujud. Kemudian sujud, sujud termasuk apa? rukun. Baik, sujud termasuk yang rukun. Yang wajib ketika sujud, yang wajib ketika sujud yang pertama takbir. Takbir ketika mau sujud, dari berdiri ke sujud. Itu adalah takbir. Takbir termasuk apa? Wajib. Allahu akbar, sujud. Kemudian yang wajib ketika sujud yang kedua, yang wajib ketika sujud yang kedua, artinya ketika sujud yang wajib adalah sujud pada tujuh anggota badan. Sujud pada tujuh anggota badan. Yang sujud tujuh anggota badan itu adalah apa? hidung dengan dahi dihitung satu, hidung dengan dahi dihitung satu. Kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Ini adalah jadi tujuh anggota badan. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bumir tuanas sudahlah sabati alhum. Saya diperintahkan sujud pada tujuh anggota badan ala jabah nah al dahi washaradiya dihi lafi kemudian nabi sallallahu mengisyaratkan ini juga ini juga maksudnya ya ini hidung dengan dahi walkafaid dan kedua telapak tangan walahabtain dan kedua lutut wa tarafil kadomain dan jari jemari kaki hadis ini muttafaq alaihi ini termasuk yang wajib Termasuk wajib yang ketiga ketika sujud Yang wajib yang ketiga ketika sujud Adalah membaca doa sujud Apa doanya sujud? Subhana <tul> a'la Atau Subhanakallahumma <tul> rabbana Wabihamdita Allahumma bupi jelas membaca doa sujud Adalah termasuk yang wajib Yang sunnah Yang sunnah ketika sujud Yang sunnah ketika sujud Yang pertama Adalah mengulang Tiga kali, ya kan? Mengulang tiga kali Subhana Rabbi Lala, Subhana Rabbi Lala, Subhana Rabbi Al. Nah, ini yang tiga kali adalah apa? Sunnah. Sunnah yang kedua, ketika seruku sujud, sunnah yang kedua ketika sujud adalah apa? Sikunya diangkat. Sikuk di, sikunya diangkat ketika sujud. Jadi jangan sikunya nempel lantai. Tidak boleh siku nempel lantai, tapi sikunya diangkat. Kemudian sunnah yang ketiga adalah apa? Nah, tangan dijauhkan dari telinga. Jadi kalau bisa dijauhkan dari uh, di apa di tangan ini ketika sujud itu dijauhkan dari telinga. Kemudian tidak boleh apa? Nah, tangannya dirapatkan kemudian sujud. Jadi jangan ketika sujud itu tangannya dirapatkan. Jadi ini tangan dirapatkan kemudian dia sujud. Sunnahnya adalah apa di tangan ini dijauhkan. Jadi dijauhkan ketika sujud. Kemudian sunnah yang berikutnya ketika sujud adalah apa tumitnya seja, dirapatkan. Kedua tumit dirapatkan ketika sedang sujud. Kemudian sunnah yang berikutnya semua jari kemari tangan menghadap ke kuburan jemari jari-jari dan kaki posisinya semuanya adalah menghadap arah kiblat. Kan gini ya. Ini kan semuanya menghadap teman. Kiblat. Jadi jangan jadi jangan sujudnya seperti ini atau sujudnya ini atau sujudnya apa namanya? Kalian ketika kakinya, kakinya itu diletakkan di belakang ya kan. Jari-jemari kakinya di belakang tidak, tapi di nah diposisikan menghadap ke arah kiblat. Ini uh, sujud Kemudian takbir Termasuk sujud yang kedua Termasuk sujud yang kedua adalah termasuk Nah, Rukun. Termasuk Rukun Sujud yang kedua Dan sebagaimana pada sujud yang pertama Yang wajib, yang surna ierang. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya Ini apa? duduk diantara dua sujud duduk diantara dua sujud termasuk apa? duduk diantara dua sujud termasuk apa? rukun yang wajib ketika duduk diantara dua sujud yang pertama yang wajib yang pertama adalah takbir kan dari sujud ke duduk itu kan ada takbir Allah alikubar nah takbir ini termasuk apa? wajib kemudian yang wajib ketika duduk diantara dua sujud membaca doa Membaca doa apa? Duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabi'ul Fildi, Wahdini, Warzubni, Wajiburni, Wahafini. Atau Rabi'ul Fildi, Rabi'ul yang pendek, cukup Rabi'ul Fildi. Atau Allahumma Fildi, Warhani, Wahdini, Warzubni, Wajiburni, Wahafini. Ini adalah apa? E, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud termasuk yang wajib. Tapi yang sunnah. Apa yang sunnah ketika duduk di antara dua sujud? Yang pertama, yang pertama adalah duduknya istirah. Duduknya adalah istirah. Bagaimana duduk istirah itu? Duduk istirah adalah duduk tahiyat awal, sama. Duduk di antara dua sujud. Itu kan duduknya adalah sunnahnya adalah duduk istirah. Iftiras adalah pak, eh, apa kaki kiri dibentangkan ke belakang, kemudian duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan, ya kan? Ini kaki kiri dibentangkan, kemudian duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan diberdirikan, ya kan? Kaki kanan diberdirikan. Ini namanya duduk apa? Iftiras dan ini termasuk duduk yang sunnah ketika duduk diantara dua sujud kemudian sunnah yang kedua sunnah duduk yang kedua ketika duduk diantara dua sujud namanya duduk Eka duduk Eka duduk Eka itu adalah apa kaki kiri dan kaki kanan dua-duanya ditegakkan diberdirikan kemudian duduk di atas keduanya seperti apa gini ya kan ini adalah kaki kiri dan kaki kanan dua di dua-duanya di tegakkan, kemudian duduk di atas keduanya, dan duduk ini namanya duduk apa tadi? ik'a a. dan ini hanya sunnahnya hanya pada duduk diantara dua sujud tidak boleh yang lain tidak ada sunnahnya yang lain duduk ik'a ini kecuali hanya pada duduk diantara dua sujud, maka tidak ada sunnahnya duduk ik'a itu ketika tahiyat awal maupun tahiyat-akhir tidak ada, jadi sunnahnya hanya ada pada duduk diantara dua sujud Kemudian eh, apa namanya sunnah yang lain ketika duduk di antara dua sudut adalah apa? Ya tangan kiri diletakkan di paha kiri di atas paha yang kiri, tangan kanan diletakkan di atas paha yang kanan. Itu termasuk yang sunnah. Jangan disilang, ya kan? Jangan, jangan disilang. Ini ya kan? Ya. Kemudian nah, tidak boleh juga pak. Nah, tidak boleh juga eh, apa namanya bertumpu dengan tangan ketika duduk nah ketika duduk nah, dia seperti ini nah itu juga bukan termasuk yang sunnah karena meletakkan atau meletakkan tangan nah, meletakkan tangan seperti ini itu juga bukan termasuk yang nah, yang sunnah yang sunnah adalah apa ya tangan kiri diletakkan di atas paha yang kiri tangan kanan diletakkan di atas eh, apa namanya eh, lutut yang kanan tapi nah, itu adalah yang termasuk yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, semua yang sudah kalula. Kemudian sujud yang kedua, kalau sujud yang kedua, sebagaimana sujud yang pertama. Semua yang hadu mukabilan adalah ala suduri kada Kemudian bangkit sambil bertakbir, artinya bangkit berdiri kerakat yang kedua nah, sambil mengucapkan takbir. Takbir termasuk apa? termasuk yang wajib namanya takbir apa intikom kemudian rakaat yang kedua kerjakan sebagaimana rakaat yang pertama rakaat yang kedua dikerjakan sebagaimana rakaat yang pertama setelah itu baru kemudian tahiyat awal tahiyat awal termasuk apa ha? syarat rukun wajib sunnah tahiyat awal adalah yang wajib tahiyat awal itu adalah wajib kenapa karena e, Nabi s.a.w. meninggalkan karena lupa kemudian diganti dengan sujud sahwi maka kita katakan itu perbedaan antara bukun dengan wajib Nabi s.a.w. meninggalkan pasyiat awal kemudian diganti dengan sujud sahwi sebagaimana hadit dari e, apa namanya e, dari Nabi s.a.w. itu adalah salat duhur kemudian bapak makyamah katalin mulai wala biadis dan beliau lupa duduk tahiyat awal Dan langsung berdiri dengan ratusan ketiga Kemudian apa? Sebelum salam Kasa jadah-sajidah tei Dan Nabi SAW itu Suju sahwi sebelum dia salam Tei Duduk tahiyat awal termasuk wajib Nah yang wajib yang kedua Wajib yang kedua ketika tahiyat awal itu apa? Membaca doa tahiyat Apa doa tahiyat? Nah, doa tahiyat yang paling hmm, sempurna. Itu adalah doa yang diajarkan oleh di Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Apa lain Mas'ud doa tahiyat yang Yang apa yang yang utama adalah doa yang diajarkan kepada Rasul Ibnu Mas'ud. Bagaimana doanya? Attahiyatu lillah wassalawatu wat thayyiba. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah Wahabul Ani dan Muhammadar Rasul Muhammadar dan Abu Huwahar Rasul. Ini adalah doa kahiyat yang eh, yang utama, yang paling utama. Dan ini yang ini yang dipilih oleh ulama-ulama fikih. Karena karena ada ulama termasuk Syalbani mengatakan tidak. Nah, yang utama adalah apa? Tidak membaca doa ini. Dia mengatakan Assalamu Alaikum. Tidak mengatakan assalamu alaikum nabi tapi dia mengatakan assalamu ala nabi. Kalau Syarbani assalamu ala nabi bukan assalamu alaikum nabi. Kenapa? Karena dia berpendapat assalamu alaikum nabi itu kalau nabi masih hidup, kalau nabi sudah mati, sudah meninggal, maka tidak mengucapkan assalamu alaikum nabi, tapi assalamu ala nabi. Tapi pendapat Rasul sanasa sadis, saybiba, saysemin mengatakan ya sudah doa itu takkan yang diajarkan kepada kita di hadirat Masih itu yang benar. Adalah yang seperti ini. Adalah tahiyatul lil nabi wa salatu wa salatu thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi Ini adalah yang wajib yang sunnah ketika tahiyat awal, yang sunnah ketika tahiyat awal adalah yang pertama duduknya adalah ikhtiaros, duduknya adalah ikhtiaros. Ini yang, ini yang sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua ketika tahiyat awal adalah apa? Yang sunnah yang kedua adalah macam-macamnya. Memang membaca tahiyat macam-macamnya doa tahiyat. Doa tahiyat itu macamnya ada berapa? Ada berapa macam doa tahiyat? Ada enam. Ada enam macam doa tahiyat. Ada doa tahiyat yang diajarkan kepada nah, oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud yang ini. Ada doa tahiyat, ada bacaan tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah Ada nanti bacaan tahiyat yang diajarkan kepada Umar bin Khattab. Ada doa tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Umar. Yang keenam ada tahiyat yang diajarkan kepada Abu Musa sekali. Maka apa namanya? Semuanya itu adalah yang kita baca terkadang ini terkadang itu adalah termasuk yang sunnah, termasuk yang sunnah. Tapi yang yang apa namanya? Nah, yang utama, yang paling utama adalah tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud Ya, nah, yang kita sebutkan. Tepi yang berikutnya adalah. apa? Ah. Tahiyat akhir, tahiyat akhir, tahiyat akhir termasuk apa? Rukun. Tahiyat akhir adalah termasuk rukun. Yang wajib, yang wajib ketika tahiyat akhir adalah apa? satu. Yang wajib apa? Takbir takbir setelah itu sujud yang kedua kemudian duduk tahiyat akhir ini kan takbir ada takbir sebelumnya maka itu termasuk yang wajib kemudian yang wajib yang kedua ketika tahiyat membaca doa membaca bacaan tahiyat iya kan membaca bacaan tahiyat pada uh, tahiyat akhir kemudian yang wajib yang kedua ketiga um, apa eh uh, t ini yang wajib ya yang wajib Kemudian yang wajib yang ketiga ketika membaca tahiyat adalah apa? Membaca selawat kepada nabi. Membaca selawat kepada artinya tahiyat tahid itu adalah apa? dilanjutkan dengan selawat kepada nabi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta Inaqaamidul Majid. Ini adalah salawat nabi nah, dan salawat ibrahim. Ini salawat kepada nabi dan salawat dan ini salawat yang yang paling afdol. Nah, tidak ada lagi salawat selain dari salawat ini. Nah, tidak ada lagi salawat selain dari salawat nah, yang ini. Dan ketika mengucapkan salawat tidak boleh ditambahkan dengan kalimat shaydina. Tidak boleh ditambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, wa ala ala Sayyidina Muhammad. Itu tidak boleh. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, maka tidak boleh ditambahkan. Kenapa? Karena bacaan sholat itu kan termasuk bacaan yang sudah taw'kifi. Adapun di luar sholat, maka boleh anda mengucapkan Sayyidina Muhammad. Misalnya, sedang khutbah. Allah kita sedang inalhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, masyaallah. Misalnya, kemudian kita mengatakan apa? E Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu boleh ketika sedang khutbah. Tapi ketika sedang sholat tahiyat, maka sama sekali tidak boleh mengucapkan e Allah apa namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang wajib yang berikutnya, yang wajib yang ke berapa? Yang keempat. Ketika tahiyat adalah apa? Membaca berlindung dari empat. Meminta perlindungan dari empat perkara. Meminta perlindungan dari empat perkara. Ini termasuk yang wajib. Apa itu? Allahumma ini ha'udu dikamin azabil jahannam. Wa min azabin qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamah. Dan yang keempat wa min syar fitnatil masyihi ad-dajjah kemudian apa namanya, ini adalah termasuk yang wajib kemudian yang sunnah ada pun yang sunnah ketika tahiyat awal eh tahiyat akhir yang sunnah adalah apa satu, jika sholat itu memiliki dua tahiyat jika sholat itu memiliki dua tahiyat, maka tahiyat yang kedua duduknya adalah tawakud duduknya adalah tawarruk tawarruk atau duduk tahiyatahiri bagaimana duduk tawarruk itu kaki kiri dimasukkan diantara betis dan paha kanan jadi kaki kiri dimasukkan diantara paha dan betis kanan, kemudian kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas lantai duduk di atas tanah ini duduk tawarru dan duduk tawarru ini hanya sunnahnya mana itu pada sholat yang memiliki dua tahiyat itu pun hanya pada tahiyat yang kedua maksudnya tahiyat-tahiyat yang kedua jika sholat itu hanya memiliki satu tahiyat jika sholat itu hanya satu tahiyat seperti sholat apa? sholat subuh hanya memiliki satu tahiyat maka sunnahnya adalah bubur iftihahus Sunnahnya adalah duduk iftiras, bukan duduk tawahru. Sunnahnya adalah duduk iftiras. Kenapa? Karena tidak ada satu pun deli, tidak ada satu pun riwayat. Kalau sholah subuh itu adalah apa, duduknya adalah tawahru. Itu tidak ada. Jadi tidak ada riwayat yang menunjukkan kalau duduk sholah subuh adalah menggunakan duduk tawahru. Kemudian sunnah yang berikutnya. Apa sunnah yang berikutnya ketika tahiyat e, adalah apa? Tahiyat akhir ini yang sama dengan tahiyat awal. Ketinggalan adalah mengisyaratkan jari telunjuk. Adalah mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan mengisyaratkan jari telunjuk sunnahnya itu ketika di awal tahiyat. Jadi ketika mulai Al-Tahiyyatulillahi wa salawatu wa ta'ibah Itu adalah apa? Ketika mulai di awal al Karena Kerana ini memang masalah khilaf Ada tiga khilafnya dalam masalah ini Yang pertama Ada yang mengatakan bahwa Mengisarakan jari telunjuk itu Ketika di awal Tahiyah. Dan ini pendapatnya Memahmat dan Kebanyakan diikuti Oleh jumhur al-fukohah Kebanyakan diikuti oleh Ulama ulama fikih. Kemudian pendapat yang kedua Itu mengatakan apa? mengisyaratkan jadi telunjuk ketika syahadatain. Ketika asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadan abduhu jadi telunjuk ketika mulai syahadatain. Pendapat yang ketiga, mengatakan mengisyaratkan jadi telunjuk ketika menyebutkan lafzul jalalah. Ketika hanya lafzul jalalah, ketika hanya menyebutkan nama Allah saja misalnya at-tahiyatu lillahi was salawatu taiba wa assalamu alayka ya habib wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah ya kan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya itu baru setiap lafzul jalalah saja yang menisbatkan dengan jari. Hari nah, ini tadi pendapat yang paling kuat dari para ulama adalah memisyaratkan jari telunjuk ketika di awal Mulai Kemudian Sunnah yang kedua Dan ini juga masalah khilaf Di antara para ulama Adalah menggerak-gerakan jari jemari tangan atau tidak Menggerak-gerakan ini Termasuk sunnah atau tidak Ini juga mulai ada khilaf Di antara para ulama Karena sebagian mengatakan Sunnahnya itu adalah gerak-gerakan, Yang lain mengatakan sunnahnya tidak menggerakkan Nah ini yang saya katakan adalah khilaf yang tidak mungkin bisa digamalkan. Khilaf yang tidak mungkin bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan. Nah di, tidak bisa dikompromikan. Ya sudah pegangin salah satunya. Sampai anda meninggal dunia. Kalau anda berpendapat tidak mengisyaratkan, Ya sudah anda tidak mengisyaratkan, Anda tidak menggerakkan. Sampai anda meninggal. Kalau anda berpendapat menggerakkan. Maka anda gerakkan sampai anda meninggal dunia. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh adalah menggabungkan, ya kan? Hari ini menggerakkan besok dia, atau sholat fuhur digerakkan, sholat asar dia, sholat maghrib digerakkan lagi, sholat isya dia, sholat subuh digerakkan lagi, kemudian sholat fuhur dia, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini berarti dia lebih pintar daripada dua pendapat sebelumnya. Teh, yang jelas mengisyaratkan jadi telunjuk adalah termasuk sun, sunat tidak ada hilaf, ya kan? Yang ada hilaf itu menggerakkan dan yang kedua yang ada khilafnya apa tadi khilaf yang pertama tadi khilaf yang kedua apa tadi kapan kapan mulai ini mengisyaratkan jadi telunjuk ya kan? ini ada khilaf ada yang mengatakan di awal, ada yang mengatakan di sahabatik, ada yang mengatakan di laktur jala mullah jala kemudian yang berikutnya adalah apa? yang sunnah yang berikutnya ketika tahiyat akhir. Apa sunnah yang berpunya ketika tahiyat akhir? Adalah apa? Wa yad'u bima ahabba. Berdoa dengan apa yang paling dia suka. Berdoa pada apa yang dia sukai. Yang dia sukai apa yang dia sukai, maka berdoalah di akhir tahiyat. Setelah membaca setelah namanya berhitung dari empat Maka silakan anda berdoa Dengan apa saja yang paling anda sukai Doa yang paling anda sukai Apa saja Silahkan anda berdoa apa saja Dan termasuk Dengan bahasa apapun Termasuk juga dengan bahasa apapun Karena yang paling utama Yang yang adalah berdoa itu Dengan menggunakan doa-doa Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan So, so, so. kalau yang namanya ajakan seperti banyak dalam Al-Qur'an saya kira banyak ya kan? dalam Al-Qur'an misalnya apa Allah ma'ini dalam tunafsih ya robbana zalam nafsu sana la yukallifullahu nafsan illa kemudian apa Allah malat Allahumma apa robbana fil lana walivan min allazina Rabi Sidni Ilma Wasukni Fahma Wahluluk Datami Lisan Ya Kaukali. Ini doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al Quran. Maka silakan anda memilih doa-doa yang diajarkan oleh Allah. Karena itu doa yang kalau Allah sendiri yang membuat itu tentunya yang paling bagus. Kemudian yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, misalnya pues apa? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Allah Ma'ani nope. Talam Tunabsi Zulmankatiro Layak Berutubah Itaanta. Bagi lima berita terpenting Warhami innaqan terbukti terbaik. Ini kan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallam kepada Abu Bakar Shiddiq ketika di akhir taklimat. Ini adalah doa yang paling utama. Adapun kalau anda tidak bisa bahasa, ya sudah. Silakan anda memilih bahasa apapun yang anda merasa bahu itu eh, apa namanya menggunakan bahasa sendiri sendiri silakan. Silakan anda berdoa dengan bahasa anda sendiri-sendiri, kenapa? Karena nah, apakah kalau anda pakai bahasa jawa halus, Allah tidak tahu? ha? ya kita katakan Allah mahat tahu segala-galanya nah, ya, karena Allah ya membuat bahasa itu sendiri tapi memperbanyak doa ketika eh, apa namanya eh, di akhir tahiyah dan itu adalah termasuk sumnah kemudian yang berikutnya adalah mengucapkan salam, salam adalah termasuk apa? salam termasuk apa? Rukun. Nah, salam adalah termasuk rukun. Yang kanan atau yang kiri, nah ini juga maksudnya ada kilat. Ada kalau di kitab ini, kalau Senasrat Sadi, salam itu ke kanan dan ke kiri adalah termasuk rukun. Kalau cuma ke kanan tak, tidak ke kiri maka tidak sah salam, karena dia meninggalkan rukun. Jadi salam ke kanan dan ke kiri, itu adalah termasuk rukun. Dan itu tidak ada kilat. Kalau dua-duanya kita mengerjakan dua-duanya salam dua kali itu tidak ada perselisihan. Ada nggak yang berselisih di antara para ulama kalau salam dua kali, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada nggak perselisihan? Tidak ada satupun yang berselisih dari para ulama. Yang ada perselisihan itu adalah apa? kalau dia tidak salam yang ke kiri, kalau dia tidak salam yang ke kiri, assalamualaikum sudah. Ya. Assalamualaikum hanya ke kanan tidak kekini, nah situ mulai ada khilaf, ada perselisian ada yang mengatakan eh, apa namanya, salatnya, ada yang mengatakan tidak sasolatnya yang jelas kita apa? nah supaya keluar dari khilaf ya jangan anda mengucapkan salam itu satu kali Anda ucapkan salam dua kali karena itu tidak ada perselisian tidak ada perselisian Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi artinya dua kali Salam ke kanan, kaki. Ada punya sunnah. Nah, ada punya sunnah itu sudah macam-macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi Ketika yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, Atau, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah kaki. Atau Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum. Yang ke kiri Atau Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak ini Tapi tentunya yang paling utama adalah nah, Mengucapkan secara sempurna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wallahu ta'ala Eh tata cara sholat Ada pertanyaan disini Kalau satu kali kita menanggungnya Kalau imamnya satu kali Kita dua kali Maka saya katakan Kalau imamnya satu kali kita maklumnya Maka dua kali Karena dua kali itu tidak ada khilaf Ada penghenti yang satu kali Kalau misalnya tidak sah sholatnya Yang namun dosanya adalah imam Semua dosa maklum Yang namun adalah imam Misalnya imamnya hanya salamnya satu kali Ah dan Mamunya berpendapat, ya kita katakan dia, eh, kita mengatakan bahwa salam kedua itu kan termasuk rukuh, ditinggalkan maka tidak sah, maka tidak sah sudah kita salam dua kali, makanya kalau pun salah, yang salah adalah imam dan mamam yang tidak mengucapkan salam itu dosanya yang namun adalah imam. Wallahu a'lam. Mengikuti imam. Kalau misalnya tahiyatnya mengikuti imam, kalau imamnya tahiyat, kita bangkit kita juga mengangkatkan. Allah Taala. Karena jualan imam itu utama, jadikan imam adalah untuk diikuti. Termasuk semua, bukan hanya. Termasuk ketika imam kita membaca al fatih. Alhamdulillahirobbilalamin. Imamnya belum baca fatih. Membaca al-fatihah itu termasuk mendahului. Kita membaca surah imamnya membaca surah. Kita mengucapkan amin sementara imamnya tidak mengucapkan amin. Walaupun uh, untuk masalah amin, kalau amin itu kan nama masalah. Uh, karena daripada ulama mengatakan di sampaikan imam walaupun awalnya fakuhul amin, tidak harus tidak harus bangun itu mengucapkan apa uh, amin setelah imamnya mengucapkan amin. Nah, ada memang riwayatnya mengenapa bamarwa apa kata minu atau mineral malaikat gusir allahumma pada mereka. Siapa yang aminnya sama dengan aminnya para malaikat maka dia puni dosa dosanya yang terdapat. Dalam riwayat yang lain terdapat ada. ada yang mengatakan tak mengikuti imam imamnya kalau amin baru kita amin kalau imamnya tidak amin, ya kita tidak amin. Ada juga yang Kenapa mereka berdasarkan dalil di dalam mana Jika imam mengucapkan amin, baru kalian mengucapkan amin semuanya. Nah, Allahu taala Artinya apa? Kalau imamnya sudah mengucapkan dan kalau misalnya imamnya terbenar bacaan amin, ya kita bersama mengikuti mengucapkan. Artinya yang tidak boleh adalah mendahului imamnya kok tidak mengucapkan, tidak belum mengucapkan, baru belum sampai walakdalil kita sudah amin. Itu tidak boleh masjid reguler di Baitullah yang mulia. Jadi, kenyataannya kita boleh tidak sama dengan Yang tidak sama dengan imam pertama yang untuk perkara yang sunnah Untuk perkara yang sunnah Misalnya apa? Oh, imamnya membaca doa ya kitanya Allahumma ba'id. mengucapkan subhanallahu warabbana wa bihamdika Allahumma. Ya kan? Kemudian apa? Imamnya membaca subhanarabbil alah atau membaca subhanakallahumma robbana wabihamdillahumma ghufri. Itu tidak sama. Dengan ya karena itu memang bacaan dia yang, yang punya pilihan. Yang punya pilihan bacaan. Nah, itu adalah beda. demikian juga berbeda kalau apa namanya antara imam dengan makmum karena memang di situ ada dalil. Seperti misalnya apa? Imam itu wajib membaca samiallahu liman hamidah. Makmum wajibnya apa? Rabbana walakal hamduh. Tidak wajib bagi ma'amu mengucapkan Sallallahu alaihi wa sallamu. Kemudian ma'amu tidak mengikuti imam dalam perkara-perkara yang kebanyakan itu pada perkara yang sunnah. Nah, perkara yang sunnah. Misalnya, apa? Uh, yang uh, dan juga masalah yang hilang. Misalnya tadi, imamnya bersedekat. Antum tidak mengatakan nah, imamnya bersedekap, ya. sementara antum berpendapat bukan sunnah, sunnahnya ada lurus itu Su sudah antum lurus menyelisi imam. Ya. Ketika imamnya mengatakan apa, sunnahnya tidak bersedekap, tapi antum mengatakan sunnahnya bersedekap sebagai maum, ya antum tetap bersedekap. Itu berbeda. Ini adalah ketika terjadi memang apa namanya perbedaan, ada perselisian yang masing-masing punya dalil dan berbeda maka itu adalah silakan. Nah, dia berbeda dengan masalah Berbeda niat antara mamon dengan imam juga tidak boleh. Boleh berbeda. Jadi banyak sekali perbedaan antara mamon dengan imam. Nah, mulai dari khatib sampai demikiannya apa? Tidak boleh apa namanya perbedaan antara imam dengan apa mamon dengan imam? Itu mamon tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Uh, itu memang harus beda. Memang harus beda. Kalau itu wajib berbeda. Bahwa makmum itu tidak boleh gerakannya sama dengan imam. Tidak boleh bersamaan. Rukunya imam dengan rukunya makmum bersamaan itu tidak boleh. Sujudnya imam dengan sujudnya makmum tidak boleh bersamaan. Memang harus berbeda. Makmum itu letaknya, rukunya makmum, sujudnya makmum itu setelah rukunya imam, setelah sujudnya imam. Allah salam. Ha? ada riwayat memang, ee, kalau sujud yang terakhir kalau sujud memperlama sujud yang terakhir maka tidak ada hilab diantara para ulama kalau itu termasuk bukan sunnah artinya memperlama sujudnya pada rekat yang terakhir Nah sengaja memperlama sujudnya pada dekat yang terakhir Maka itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisian diantara para ulama Kalau itu bukan sunnah Yang sunnah itu adalah apa? Mem, apa namanya memperlama sujud tapi tidak menghususkan Tidak menghususkan pada satu sujud Bukan pada sujud yang lainnya Itu gak boleh tapi kalau misalnya dia lama sujudnya memang dia ketika berdoa pada saat itu memang pada saat itu dia ketika berdoa dan membaca laba itu ya enggak ada masalah. Tapi tidak boleh mengkhususkan bahwa, bahwa sujud yang utama yang lama itu adalah di akhir tahiyat. Itu kenapa kan untuk menyatakan sujud yang di akhir tahiyat itu yang lama adalah sunah, dia harus mendatangkan datang dari. Dan tidak ada satu pun riwayat yang berkenan masalah Allah. orang tidak bisa duduk di bawah, bukankah boleh suratnya itu duduk di atas? Nah kalau memang kita katakan berdiri itu kan termasuk hukum. Kalau memang tidak bisa ya sudah, sema tidak bisa duduk di lantai, dia ya sholatnya duduk di kursi. Jadi, tidak berdiri, Hah? tidak berdiri artinya uzur, ada uzur, ada alasan yang membolehkan dia tidak sholatnya sambil berdiri. Nah artinya duduk di lantai, kalau duduk di lantai memberatkan, dia duduk di atas kursi, dia enggak ada masalah Duduk di atas kasur, juga enggak ada masalah Allah Ta'ala Karena Nabi SAW juga pernah sholatnya sambil duduk, bahkan dia jadi imam Nah Rasulullah ketika sholatnya dia ada kondisi sakit, parah, dia tidak bisa sholatnya sambil berdiri Beliau sholatnya sambil duduk, tapi apa? Semua sahabat yang lain semuanya berdiri. Kemudian Fasarahi lahir Nabi Sallam mengisyaratkan kepada mereka para sahabat supaya duduk. Kemudian selesai sholat, Rasulullah mengatakan apa? Jika sholat jalan, sholat dudusan najmam. Jika imamnya sholat sambil duduk, maka duduklah kalian semuanya, walaupun kalian mahu berdiri. Artinya apa? Jika imamnya sholat dari awal sambil duduk, maka makmum semuanya wajib sholatnya sambil. Tapi kalau dari awal imamnya berdiri, kemudian di tengah salat duduk, maka makmum ya tetap berdiri. Golongan ha, tetap berdiri wallah wa taala. Saya kira yang bisa sampai enggak? Allah wa talam, aku mau lihat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.